Bagaimana hukumnya mendirikan terap atau tenda di jalan umum untuk acara-acara kematian atau waliman dan segala macam? Uh, saya tidak membahas acaranya apa. Yang kita bahas terkait pendirian tendanya. Tend ya? Assalamualaikum. Ini secara hukum asal tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan mengganggu ketertiban umum. Paham salah ya? Paham masalah ya? Dalam, uh, dalam dalam dalam adab Islam itu boleh kalau sisa jalan, misalkan jalan umum atau bikin terop, yang sisa itu bisa dipakai untuk dua kendaraan jalan. Bisa Maka yang ini nggak ada masalah. Jelas misalnya. Kalau dah maka hukum asal tidak diperbolehkan kecuali kecuali dapat izin resti dari pihak yang terkait. Berarti ya kan, sudah kasih perbodin selesai dialihkan. Kalau kada ismak nak ngule. Ibrani, di mana usah ya, di rumahmu? Kecil usah cari yang lain. Oh, banyak gedung. Iya. Alhamdulillah. Nah, tanahnya nah. nah, lo, tanahane kok tanahnya ojo gede-gede. Kecil-kecil saja dalam rumah kan, gitu ya. Ada dananya. Ada dananya. Kenapa juga di jalan umum? Betul. Haa. Nah, ada kelas itu. Baru pembahasan masalah acaranya apa. Kalau ditambah dengan acara yang tidak syari. Double larangannya. Sudah mengganggu umum. Acaranya tidak syari lagi. Kalau acaranya syari. Acaranya betul. cuman sayang Anda mengganggu ketertiban umum. Kecuali ada izin resmi dari yang terkait. Ya kalau izin itu di, e, diizinkan nanti akan di, diatur oleh pihak yang berwenang nanti akan dialihkan, jalan-jalan, jalan-jalan jadi kalau nanti Antum punya acara kok sekiranya bakal besar, nyelengi yang besar, bikin aja ah kalau gak mau ya, ya, saya cukup punya rumahnya terpaksa ya izin sama RTRW Lurah, itu lah ya kalau di Surabaya yang pas campur-campur kayak gitu. Ah, masuk-masuk sempit itu ada terop wis plek banget. Ini harus izin resmi dari yang terkait.